Suryadi selamat sore Iya selamat sore s i l a k a n、uh, Gini Bu ya ini Selama pelabuhan itu pengelolaan tidak ada saingan Maka selalu saja naik harga tapi tanpa ada servis yang bagus Oleh karena itu sebaiknya ada pelabuhan saingan Seperti s b p u、uh, yang Pertamina Dulu kan juga jelek sekali Pertamina itu Sekarang setelah ada sel dan lain-lainnya, Pertamina p u n u s gitu. Iya, m a kasih. Pak Waluyo, selamat sore. y a sore Bu. s i l a k a n k e m e n t a r saya itu Ketua Aktindo itu harus h bergerak ke departemen yang berkaitan gitu. Kalau memang udah terlalu nggak masuk akal ya, nggak realistis gitu. Ya sama pengusahaannya juga kompak, harus ya gimana lah caranya lah. Terima kasih.